Pak Leo, selamat, selamat pagi Selamat pagi, Bu Wina Iya, silakan, Pak Iya, Bu Wina, itu rotan -rotan pendapat saya sih Rotan-rotan itu bisa dibuat kursi Buat menggantikan kursi-kursi di DPR Terima kasih Hei, Terima kasih, Pak Leo Selamat siang, Bu Emi Selamat siang juga, Ibu Undali Iya,、Tentas. silakan Ya, ini menarik sekali ya Pada saat-saat、uh, Ica ini, ini mau bangkit gitu ya Mau cari makan gitu Itu mestinya menterinya itu yang n y a n g k u t ke rakyat-rakyat rakyat yang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 サキューコモディタスロータン、ラ o k a マティヤンビアジャイアム、ウナターロパ、ディト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 Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dibio. Selanjutnya, Pak Yuda.、Ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Sementara saya cuma mudah a j a Itu sebetulnya di pemerintahan kan ada planning, ada perencanaan. Semua itu harus sesuai dengan perencanaan. Minggu depan apa, tahun depan apa, semua harusnya sudah ada. Jadi tidak akan m e r u g i k a n negara sendiri sampai ini... mau dibawa kemana gitu coba kita lihat berita-berita yang ada mengenai b a n g s a Indonesia kita ini mau dibawa kemana gak akan a semakin t e r p u r u k kalau caranya seperti ini ya mestri-mestri nya juga dibawa ke p e r i n t a a n n y a sekarang saya kira kurang bagus itu aja mungkin terima kasih Pak Yuda kemudian Pak Hendry, selamat siang selamat siang Bu s i l a k a n Pak, komentar a a n n y mem memang impor, ekspor、uh, rotan ini kan yang ekspor kan n g gak banyak Sebenarnya nggak perlu ekspor. Jadi dipaksain supaya、uh, luar negeri kalau perlu rotan beli barang jadi di Indonesia. Supaya pengrajin-perrajin dan pengusaha furniture bisa hidup kembali. Contohnya seperti kayu pun boleh tebang asal mereka nggak jual log illegal logging. Nah, itu tidak ada m a n f a a t n y a untuk negara. Kalau mereka tebang, masuk ke Asal negeri, diproses, ada nilai added value-nya itu itu boleh aja, dan industri kita akan rame, dan serupan tidak semua negara punya hanya negara yang tropis yang punya n gak g usah khawatir, n gak g usah ekspor saksain mereka akan beli barang jadi, n gak g perlu di ekspor untuk apa ekspor, cuma berapa orang yang yang、uh, manfaatkan hasil itu mendingan kita telahkan はい。